Ada pertanyaan Yang pertama adalah tentang Hukum Membatalkan Barang yang sudah dipesan Misalnya Seseorang memesan barang Namun ketika telah sampai pada waktu yang disepakati Barang tersebut belum selesai Dibuat Apakah pembeli tersebut bisa Membatalkan pesanannya Bisa dipahami ya Memesan barang untuk dibuatkan barang Sudah sepakat Tempo atau janji waktu Ternyata ketika jatuh temponya Datang waktunya Untuk barang itu diterima, belum selesai. Apakah boleh membatalkan pesanan tersebut? Jawabannya boleh. Jika benar-benar tempo yang telah disepakati belum dipenuhi. Namun ketika tempo tersebut dipenuhi di sini, kalau tidak ada sebab lain, maka tidak boleh dibatalkan. Nah, Dalam hukum syariat jual beli yang seperti ini diberi nama dengan baik salam atau akdul isna order pesanan. Barang itu belum ada tetapi diminta untuk diadakan, dibuatkan ya berdasarkan pesanan entah itu pakaian entah itu uh, makanan ataukah yang lainnya. Suda sepakat sejak awal pesanan itu bentuknya begini, begini, begini. Warnanya begini. Bahannya dari ini dan itu. Tempo selesainya barang itu adalah tanggal sekian. Ternyata dari berbagai kriteria ini tadi. Ada salah satu yang tidak terpenuhi. Maka boleh untuk dibatalkan. Tetapi syariat membimbing. Jual beli seperti ini termasuk jual beli dain. Jual beli yang hutang. Jual beli hutang. Diperintahkan untuk dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musammahaktubuu wa ayyuruna bil iman jika kalian ber transaksi dain jual uh, apa namanya hutang piutang Sampai tempo Atau batas waktu Yang telah ditentukan Maka catatlah Tulis Ada saksinya Jadi ditulis Oh ngga pa Kita kenal sama kenal Walaupun kenal sama kenal Allah memerintahkan Kepada kita Ya ayuhal ladina amanu Wahaya roh yang beriman Yang dipanggil kita catat Bahwa saya memesan barang A. Bentuknya seperti ini. Warnanya seperti ini. Ukurannya sekian. Bahannya dari ini. Ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Temponya misalkan tanggal 20. Catat. Tetapi ada syarat lain. Yang harus dipenuhi. Namun secara luas itu tentunya pembahasannya Tentang hukum fikir nanti Tapi secara global Kalau persyaratan yang telah tertulis Dipenuhi Tidak boleh dibatalkan Tidak boleh dibatalkan secara sepihak Jika persyaratannya sudah terpenuhi semuanya Tapi kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi Maka pihak pemesan Boleh untuk Membatalkannya Namun Sekadar himbawan, tadi secara hukum. Kalau kekurangan atau persyaratan yang belum dipenuhi tersebut. Bisa ditolerir, bisa dimaafkan. Baik tentang temponya ataupun yang lainnya. Bisa kita mentolerirnya. Maka sebaiknya kita memaafkan. Jangan sampai kita membatalkan pesanan tersebut. Kecuali tidak demikian, maka boleh dibatalkan. Pertanyaan kedua juga sama Seorang memesan barang Tetapi barang yang dibuat ternyata Tidak sesuai dengan pesanan Apakah pembeli boleh membatalkan Pesanan tersebut Sudah dijawab Ana pernah mendengar Jika akad sudah keluar dari lisan Maka tidak boleh lagi Dibatalkan tidak Nah Kalau gambarannya seperti tadi Boleh dibatalkan Dengan gambaran yang telah Dijelaskan Tetapi jika telah memenuhi persyaratan Semua yang diminta Telah dipenuhi Maka tidak boleh dibatalkan Maka dari itu Salah satu syarat pesanan, order Itu uh, Uangnya dibayar Di depan Dalam syariat Uangnya ya, Dibayar di depan Sebagian ulama mempersyaratkan 100% harus dibayar Sebagian menyatakan Boleh sebagiannya 50%-nya, 70%-nya Tetapi harus ada yang dibayar di depan Nah perinciannya insya Allah di kitab Fihi Baratulah Puan bagaimana seorang itu bisa dikatakan Bersabar Seorang dikatakan bersabar apabila dia continue rutin istiqamah menjalankan syariat Allah dengan segala konsekuensi yang muncul dia hadapi. Nah, itu sabar. Gambaran globalnya. Eh bagaimana hukum wanita mengendarai mobil atau motor? Al-Syikh Abdul Aziz bin Baz, Syikh Al-Utaymin, Syikh Abdul Muhsin al dan Al-Lajnatu Daima, dalam fatwa mereka, haram bagi wanita menyetir mobil. Nah, itu fatwa mereka. Motor bagaimana? Sebagian ulama' ketika ditanya, mengatakan motor lebih parah dari mobil. Sehingga dengan itu diharapkan kepada ummat untuk tidak mengendarai mobil apalagi motor. Dalam rangka taklim, Bu Ustad, walaupun untuk taklim. Kalau tidak ada yang mengantar, ya ada suami yang mengantarnya, maka dia bersabar di rumah menjalankan syariat Allah. Taklim semisal ini bisa kita dengarkan di rumah melalui berbagai media. Nah, jadi sekali lagi kalau tidak ada yang mengantar, maka bersabarlah duduk di rumah mendengarkan taklim melalui rekaman dan media yang ada. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi